バパヨセフスラガンバ Presidentina、シャークン、シミュ e プスミュラプスミュラプスミュラプスミ l ラプスミュラプスミュラプスミュラプスミュラプスミュラプスミュラプスミュラプスミュラプスミプスミュラプスミュラプスミュラプスミュラプスミュラプスミュラプスミュラプスミュラプスミュラプスミュラプスミュラプ Ya, terima kasih Pak Ebi. Halo. Ya. Ya, Pak Haris, silakan Pak. Ya, kalau menurut saya ini sangat susah sekali ya di sini udah memudah ya korupsi semua. Jadi、uh, a korupsi delapan tiga puluh enam miliar mungkin hasil bersihnya a d enam belas miliar buat baktiar kansala yang dua puluh itu bagi-bagi kali ya. パーリー Kalau u d a h seperti ini, pakai rakyat kita ini kan gemes gitu ya Harus melakukan apa, juga nggak tahu, demo juga nggak bisa, apa Yang b i s a l k a n ketal, bisa? Selamat sore Ya, silahkan Mbak Iya, memang mengerikan Jadi sekarang ada kerjaan baru, kita di penjara, ya penting kita udah s i m p e n duit dulu Semasa kita di penjara, duit itu berbunga, keluar-luar, k e tambah duit, tambah banyak Jadi sebenarnya e m a n g mengerikan ya Kenapa? Karena Tiongkok itu sendiri, saya ingat sekali i t u berapa puluh tahun yang lalulah Ketika Jurongsi itu mau duduk jadi、uh, PM-nya ya Dia itu kan bilang, saya siapin 99 peti mati untuk koruptor Yang satu lagi untuk dia sendiri kalau dia korupsi Nah karena memang kenyataannya sampai hari ini banyak yang korupsi Cuma negara makin maju Karena mereka cinta tanah air, mereka cinta produk sendiri juga Dan mereka kayak -kaya orang Tiongkok ini mereka cari tradisional dan semedicine gitu nah orang kita udah korup s i dia nggak cinta negara, nggak cinta tanah air yang mati lah kita lama-lama m a a s i h oke,、okay, taruh di halo, selamat sore silahkan ya, itu kan kalau memang hukum pidana kan memang ditentukan memang begitu、e, kalau memang perdata itu kan memang dikembalikan sesuai dengan cicilannya gitu kemampuan dia memang bunyi hukumnya begitu kalau mau ya hukumnya ya dirubah gitu untuk, untuk y a n g terbalik begitu Kedua, hukum itu kan kalau memang buat orang partai kan memang Memang diatur ketentuan Sedangkan yang a b d i kalau kena aja kan ada bantuan dari pensiun purnawirawannya、uh, Jadi kalau memang mau、uh, Hukum itu partai itu harus diperkecil dulu semuanya Terus yang buat sebelum masuk partai itu masuk jadi pejabat Semua harus laporin dulu keuangannya Jadi baru bisa negaranya bisa diperbaikin begitu Bu Terima kasih Oke,、okay, Pak a r y a d Ya, Silakan, Mbak Arya.、Uh, saya prihatin ya, melihat、uh, terdakwa terus tiga tahun lebih di koran. Dia tersenyum, nah i t u loh. Jadi, seperti yang baru beberapa hari yang lalu di, di koran pompa sini kan, duit aja, dia dihukum tiga tahun dia tersenyum aneh ini rasanya. Jadi ada sedikit saran lagi,、nah, kalau bisa ini pemerintah lagi selatih. Uh, Berkerjasama untuk Merubah ditambahlah hukuman Bagi yang sudah Terbukti dan sudah dihukum Seluruh hartanya Baik yang atas nama dia Istri dia, anak-anak dia Disita untuk negara Dan itu dipergunakan untuk Kemakmuran negara, untuk membantu orang miskin Membantu orang yang gak s a n g g u p sekolah Dan sebagainya, atau untuk Korban, korban apa, bencana alam Dan sebagainya Ini akan menimbulkan efek v i l a l Bagaimana orang mau cerah? Dia kongresi 100 miliar, Jika tahun kemudian dia keluar. Dia suka ya, hartanya sudah sah. Sudah tidak hitam lagi, sudah putih semua. Siapa yang gak mau? Begini. b a g a i m a u Begitu l o n g makasih. Oke.、Okay. Ma Pak Fred. Selamat so sore, Mas. Ma. Selamat sore. Selamat sore. Iya, silakan Pak. Saya kira itu udah k e c u a l u a n d u ya. Itu mau disita enggak, a k Itu yang uangnya. なんだ Iya Indonesia emang gitu, supaya bandingan aja ya t e m a n saya juga kena di Sipikor e a Dia kenanya 7M, 7 tahun Ini 33M kok, s a tahun u t 3 bulan, aneh ya gitu ya.、Hmm. Betulnya 33 tahun ya, kalau、hmm. bandingannya gitu Nah ini ya, yang bikin Indonesia gak pernah bisa maju Terus-terus begini, jadi sebang ciri itu bener ya Terima kasih Oke,、okay. berikutnya Bapak Malu ya silahkan. Ya gimana bangsa kita, katanya mau、uh, menyamakan bangsa Jepang gitu. Jauh, jauh sekali gitu.、Uh, hukum benar-benar gak adil. Gimana masyarakat mau bayar pajak dengan rela, Mbak, kalau begini.、Hmm. Kita disarankan, ada orang s a t a n u a t u k bayarlah pajak dengan tempat waktu. Nah ini、sih. jadi masyarakat Indonesia ini kayak seperti ini, dikadalin gitu, b a k Sudah salah gitu, terima kasih. Oke.、Okay. Selamat malam, Pak d a v i p Iya, selamat malam. Silakan, Pak d a v i Iya. Memang,、uh, eh, semakin hari semakin pengadilan itu tidak berfungsi ya, t n t u k p e n g a d t e o r tipikor. Terus,、uh, masalah revisi juga、uh, seharusnya menurut saya sih ya,、uh, untuk korupsi itu kan harusnya lebih berat. Bukan pengadilan yang e c e e c e yang m a l a m berat yang lebih berat, jadi a i mata. Terus, masalah r e m i s i itu nggak perlu diberikan gitu loh. Yang justru semakin m e n j e r a h gitu, kalau diberikan ya gimana ya? t e t a p aja yang yang ke, yang korupsi、ah, kecil kok, mantap banget lah. Nah, aku、okay. sama aja, i t u a j a h seberapa saya?、Gitu. Baik, terima kasih banyak Pak d a m s t Saya beralih ke Pak Hendra. Selamat malam. y a mana? Silakan Pak. Ya, kalau kita、uh, cuma tiga puluh miliar aja cuma tiga tahun berarti、uh, tukang ayam lebih lama itu. <laughs> ya komentar saya. Ya, tolong d i p e r g i n i l a h ya. Oke, makasih. Baik, terima kasih kepada a k n d r a Selamat malam, t a n i Malam. Apa ini Pak komentarnya Pak?、Uh, sebenarnya kalau kita lihat ke dalam pesan moralnya cuma satu. Marilah kita itu. Terima kasih. <laughs> Selamat malam, Pak m u l i a Selamat malam Bagaimana kau pun tanya Pak? Iya, kalau kita lihat 3 tahun kurang lebih 36 miliar ya、uh -huh. 36 miliar berarti s a tahunnya u t sekitar 110 miliar Jadi kalau mungkin yang korupsi cuma 500 juta atau 1 miliar mungkin ya 1 tahun kurang lah hukumannya mestinya ya、uh -huh. Nah gitu aja lah kira-kira Coba dipikirkan oleh pihak-pihak yang berwenang gitu Oke、okay. masih... Terima kasih t a kasih Pak Mulya Selamat malam Pak Waluyo Ya, malam Bu. s i l a k a n Bapak. Ya, ini mah mengusik rasa keadilan, benar-benar. Mengusik rasa keadilan. Nggak adil gitu. Jadi kita harus bayar pajak n a n n i Bu? Pikir lagi、lah. terima kasih.